Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan wa nafini amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi ka wa azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thanaan 'alaika anta kama atnayta 'ala nafsi. Falakal hamdu wa lakash shukru Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihil muttaharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Adil hadirat Alhamdulillah Biarpun suasana Rujan Keadaan hujan Alhamdulillah Kita bisa menghadiri tempat yang mulia ini Majlis yang mulia ini Semoga Ini pertanda benar-benar bahwa kita ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mari kita doakan Saudara-saudara kita juga yang hari ini Udur karena hujan ini Semoga Tetap mendapatkan pahalanya majlis ini Dan insya Allah Tidak akan menjadikan Mereka-mereka Berkurang Nilai kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan semoga dibalik ketidakhadiran beliau-beliau justru ada kerinduan yang kita cintai ini. Kita sudah mendengar kutimah dari Ustaz Timyati. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ya, satu kitab karangannya Imam Ghazali. Yang ingin menghantarkan kita Untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya Ibadah itu rupanya tidak gampang ya Banyak godaan-godaannya Ibadah ini secara dohir mah gampang Terabatin hingga sampai diterima oleh Allah susah Ini perlu jihad Perlu kita perang, melawan hawa nafsu kita yang mengajak kita tidak ikhlas, yang mengajak kita sombong dan juga kita harus memerangi syaitan yang selalu mengajak kepada kejelekan. Hingga sampai kita nanti menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya, Sehingga dikatakan oleh seorang wali besar Rabi'ah Adawiyah, beliau berkata bahawa Jika surga itu seperti yang aku rasakan Di saat aku beribadah, maka sungguh sudah cukup, itu adalah kenikmatan yang luar biasa Jadi ada kekasih-kekasih Allah seperti Rabi'ah Adawiyah, di saat beribadah merasakan kenikmatan Sehingga ia berkata kalau sorga itu seperti itu sudah cukup. Artinya ibadah menjadi nikmat bukan beban lagi. Kapan kita bisa mencapai semacam ini? Perlu perjuangan. Sehingga Imam Haddad menyebutkan ada orang berjuang untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah itu setelah 20 tahun berjuang. Berjuang dan terus berjuang baru setelah 20 tahun merasakan nikmat. Nikmatnya beribadah. Bahkan mereka para kekasih-kekasih Allah itu berduga di saat melihat fajar terbit. Karena bagi mereka ibadah itu di malam hari nikmat tidak ada orang tahu di saat sepi. Sehingga bersenandung Para kekasih-kekasih Allah itu dan berkata Sungguh aku dusta Jika aku mengaku cinta kepada Allah Jika malam tiba aku tidur Artinya mereka menikmati betul ya Kita untuk sampai kepada derajat ini Ya kita berusaha sambil kita minta kepada Allah Akan tetapi ada orang yang semacam ini Tidak jauh-jauh ya kita pernah bercerita guru kami kita punya banyak guru punya kelebihan yang berbeda-beda. Ada namanya Habib Salim Syatiri. Beliau itu yang namanya sholat itu kayak benar-benar orang kelaparan makan sate begitu. Jadi yang namanya sholat itu sungguh luar biasa. Senangnya sholat. Sudah begitu kakinya itu bekas dioperasi pakai selang begitu. Jadi sudah tidak normal kesehatannya itu. Beliau selalu dengan hidup beliau itu. Tetapi kalau sudah sholat apalagi di bulan Ramadan, jangan dihitung berapa rakaat beliau sholat yang hitung saya capek, apalagi yang sholat gimana, tapi beliau senang luar biasa, melakukan sholat habis maghrib itu tidak pernah berhenti sampai menjelang sholat isya, setelah sholat isya nanti terawih di masjid beliau ada masjid masjidnya pesantren, setelah itu agak siang, agak malam, jam 10 ke masjid namanya Ba'alawi sebab di dalam mata kita Imam Syafi'i itu semua sholat yang disunahkan berjamaah kalau pengen mengulang dengan berjamaah itu boleh, sehingga beliau melakukan solat taraweh yang kedua di masjid Baalawi. Solat tarawehnya itu 23 rakaat. Setelah masjid Baalawi nanti pindah lagi ke masjid Al Mohdor yang ketiga jam 12 malam itu. Sebegitu ini sudah tiga. Itu kadang-kadang yang keempat itu terlihat beliau itu kalau tidak di masjid Al Idrus di masjid Jamek. Sudah begitu tidak langsung selesai, masih nambah, nambah lagi. Lah ini memang kadang-kadang kita ini bingung. Kalau mahasiswa itu alasannya banyak, kita harus punya waktu banyak belajar nih. Ibadah sedikit saja yang penting ngajinya, itu adalah godaan setan. Padahal kita harus seimbang antara ibadah dengan belajar. Tapi kumpul sama orang begitu itu mau tidak mau kita ngikut, biarpun hanya dapat 5 persennya. Jadi mau tidak mau karena nunggu, masa nunggu kiyainya pada sholat kita di belakang nongkrong kan gak enak ikut. Jadi ya ya masih ibadahnya ikut-ikutan belum nekmat kayak beliau. Tapi kalau berusaha terus insya Allah. Dan kita saat ini masih belajar dengan Imam Ghazali agar kita itu bisa nekmat ibadah. Nah kalau sudah ibadah itu nekmat dirasakan sebagai suatu yang lezat, yang benar-benar menggembirakannya itu adalah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad salat itu jadikan penyejuk hatinya. Ada nanti kalau orang sudah sampai derajat yang semacam ini maka baginya dunia ini begitu rendahnya. Enggak akan tergoda. Waktu salat ya salat. Banyak sekarang ini lebih bangkitnya ahli iman itu kalau sudah namanya salat diperhatikan ibadah kepada Allah di sela-sela kesibukannya kayak apapun. Tapi kadang-kadang santri itu malas ngentengin. Ini santri ya. Kadang-kadang yang baru kenal Islam itu rajin ibadah. Sholat pun Masya Allah hati-hati kalau santri mah ntar dulu, gampang, ntar dulu, gampang, ntar dulu ya. Itu ada sebagian santri ya, tasahul ngentengin. Semoga kita semua jadi santri-santri yang benar. Amin. Kita sampai kepada Alal musannaf rahimallahu taala nafa'anallahu bi wa bi wa bi ulumikum darin amin ila anqal Baik. Kalau orang sudah menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah gini saja ini. Kita itu kelasnya itu kelas kalau tiba-tiba kita itu ketinggalan salat atau tidur terbangun kok inget belum sholat, kalau kita ketakutan tergopoh-gopoh itu sudah iman, itu kelas kita itu ada sebagian orang itu tertidur, nggak biasa-biasanya tidur siang lalu sholat duhur awal-awal karena dia kecapean, habis sholat duhur itu tidur setelah tertidur karena sholat duhurnya awal tidur, jam 12 mulai jam 1, 1 jam Jam 2 sudah 2 jam, tidur siang 2 jam itu sudah cukup lama Bangun tuh jam setengah 3 2 jam setengah tertidur Setengah 3 bangun tuh kaget Ya Allah Belum sholat, lari ke kamar mandi Ke kamar mandi cepat-cepat karena waktu mau habis Ngambil mekena atau manggil ngambil sarung pakai kopiah Baru waktu Allah Akbar ingat Loh saya tadi kan sudah sholat ya Ada orang yang semacam ini jadi kaget waktu itu melihat waktu itu sudah kaget itu iman. Kalau tidak ada iman, ntar dulu ah belum sholat beneran. Padahal belum sholat dia tahu belum sholat. Ntar ntar lagi deh, mau menit lagi sebelum lagi ketiduran. Ah masih jam 2, asarnya jam berapa sih? Tanya masih. Oh jam 3 kurang seperempat. Ntar dulu. Tidak ada kerinduan di situ. Nah itu untuk ngetes saja ini kelas TK nya kita ini masuk atau belum, ini kelas TK mungkin kita tes saja kalau kita terlambat sholat bagaimana reaksi kita, hati kita itu merasa bingung atau tidak, lah kalau sudah hati kita tidak bingung jangan-jangan tidak -jangan, ada iman di hati kita, tidak ada kerinduan kepada sholat, maka ini disebut nanti. Kalau ada orang sudah merasakan nikmatnya beribadah baik itu sholat, puasa atau yang lainnya, di dalam tidak berjalan orang tersebut illa kolilan kecuali sedikit. Jadi baru dia melakukan ibadah asalkan sudah sampai pangkat ibadah itu naek baru dia menjalankan ibadah yang sedikit atauwa koa sehingga ia itu jatuh atau sampai fisa hilfod lidi di dalam rahmat Allah kemurahan Allah. Wasakratisha wasakra ishauki dan dia telah masuk satu padang kerinduan kepada Allah. Ini bahasanya Imam Ghazali Jadi ahli ibadah yang sesungguhnya itu saatnya diliputi dengan kerinduan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warasatil mahabati dan dihamparan cinta kepada Allah. Jadi benar-benar nomor satu Allah. Anda rindu kepada Allah, cinta kepada Allah kalau yang namanya rindu itu adalah dia dia agak hidup di dunia ini yang penuh dengan fitnah ini inginnya bahwasanya segera ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala mahabbah ada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi namanya mahabbah ini Rindu lebih tinggi tentunya Sebab tidak ada rindu kecuali dimulai dengan cinta Sudah cinta kepada Allah baru ada kerinduan nanti Dan kerinduan kepada Allah ini maknanya adalah Orang ini akan selalu bahwasannya Allah itu memberikan kepadanya rahmat Dan dia tidak berani melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Sebagai contoh yang sebetulnya tidak pantas membuat contoh untuk Allah, tapi untuk mendekatkan saja seorang istri yang sangat mencintai suaminya lihat cinta yang benar semua tingkah lakunya adalah bagaimana agar suaminya, itu Ridho gak ingin melukai, terlambat membasak, membuat masakan saja, takutnya luar biasa salah masak takutnya luar biasa, karena apa? Ia mencintai yang sesungguhnya kepada suaminya. Begitu juga seorang suami yang mencintai istrinya nggak tega mau ngomong kasar itu, padahal tahu istrinya salah itu mau nginget kentut berat. Takut tersinggung, takut ini karena ada cinta di situ. Nah ini dengan sesama manusia, bagaimana dengan Allah katanya cinta tidak berjalan kecuali melanggar Allah makan pun barang haram, sholat pun teledor, puasa sering banyak ditinggal matanya jelalatan, mulutnya sering ngomong kotor telinganya paling seneng dengar gunjingan terus mau apa? sudah begitu mengaku cinta kepada Allah SWT musibah nah ini kalau sudah ahli ibadah yang sesungguhnya ada di hatinya itu kecintaan ثُمَّ يَقَوْ فِرْيَوْدِ الرِّضْوَانِ kemudian ia akan sampai tiba ke taman keriduan Allah kalau sudah orang itu Bangkit di hatinya makna kecintaan kepada Allah sehingga yang ia inginkan adalah bagaimana ia bisa terus mendekatkan diri kepada Allah beribadah kepada Allah Subhanahu Wataalla kemudian setelah itu giliran ia mendapatkan keriduan ia telah masuki satu hamparan keriduan taman keriduan dari Allah Subhanahu Wataalla wabasaltilunsi dan dia masuk kebun-kebun taman-taman ke kemesraan maksudnya kemesraan dengan Allah Ila bisati limbi sati dia masuk satu hamparan kelegaan hati artinya kalau sudah orang ada rindu kepada Allah cinta merasakan nikmatnya ibadah muncul kerinduan kepada Allah cinta kepada Allah, setelah itu Allah ridho Allah ridho dan dia sendiri ridho Allah ridho kepada orang tersebut, maka Allah akan menurunkan kepadanya rahmat. Dan kalau sudah ada cinta, kita pun ridho. Mohon maaf sebagai contoh lagi. Kalau seorang suami mencintai istrinya, itu sungguh dia rela sakit. Rela sakit. Bahkan kalau disakiti oleh sang istri pun, adalah tidak dianggap sebagai sakit. Sampai ada pepatah Arab darbul habib aladhu min akhliz zabib dipukulnya sang kekasih itu lebih enak daripada makan buah kismis Bohong ya enggak kata yang punya cinta Istrinya yang nyubit sakit padahal cuman eh uh, sabar ya Jadi cinta begitu Jadi kalau sudah cinta kepada Allah yang ada ridho Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Qusyairi bahwasanya yang namanya ridha itu babullahil a'adham pintu untuk masuk ke rahmat Allah yang luar biasa besar wa jannatul dunya dan surga di dunia itu adalah ridha hati kita kepada Allah kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita yang diberikan oleh Allah untuk kita, kita ridha Ridha bukan ikhlas Ada beda antara ridha dengan ikhlas Kalau ikhlas itu adalah kita itu mencermati apa yang pernah kita berikan untuk Allah Kalau ridha menyikapi apa yang telah Allah berikan kepada kita Itu bedanya Kalau ikhlas itu anda beramal, itu anda berbuat untuk Allah Benar atau tidak, anda cermati, namanya ikhlas tapi kalau ridho itu kita mencermati, memahami apa yang Allah berikan kepada kita. Diberi oleh Allah kulit tidak putih, diberi oleh Allah mata kurang lebar, bahkan diberi oleh Allah sakit, kita bagaimana? Ridho. Cuman kalau sudah masuk bahasa Indonesia, itu bahasa miskin namanya ikhlas. Semuanya ikhlas. Aku ikhlas dibeginikan, itu ridho. Kalau ikhlas itu memberi, di saat kita berbuat, maka itu kita perlu namanya ikhlas. Kita bersihkan perbuatan kita itu dari unsur pamrih manusia. Itu namanya ikhlas. Nah, kalau orang sudah menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya, yang ada di dalam hatinya, itu ridho terus. Wa martabati taqrib. Sampai Imam Nawawi juga menyebutkan yang namanya ridho itu apa? Sururul, qabl, sururul qalbi bimurri al qada'i Senangnya hati dengan ketentuan pahit dari Allah Diberi sakit syukur Sabar, sakit bersyukur dan bersabar Jadi tidak ada ngeluh, ngeluh kesah kepada Allah tidak ada Dan ahli iman memang semacam itu Karena memang benar-benar dunia ini adalah benar-benar sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia pinginnya kepada Allah saja. Maka tidak berharap dia mendapatkan yang namanya harta. Bahkan yang namanya kesehatan pun kadang tidak begitu penting baginya. Sehingga ada para kekasih-kekasih Allah itu merasa kalau diberi penyakit itu tanda dicintai oleh Allah. Karena ada sebuah riwayat Allah itu kalau mencintai hambanya itu ibtalah. Akan diuji oleh Allah dengan bala bencana. Sehingga kalau ada orang, para orang soleh dahulu itu, kalau tidak sakit seminggu itu nangis. Takut diistidroj. Takut oleh Allah SWT tidak dicintai. Maka di kalangan orang-orang soleh itu, kalau ada yang sakit, mengucapkan selamat. Sehingga datang dan di lalu mengucapkan, Allah telah mensucikan engkau. Ini adalah nikmat, pangkat tinggi tidak apa-apa, kita sekedar tahu saja biarpun kita belum sampai ke pangkat ini sehingga kita nanti sampai ke pangkat tersebut sehingga kita sampai kepada satu pangkat kedekatan kepada Allah nah, kedekatan kepada Allah ini maknawi bukan hissi bukan berarti kita berdampingan dengan Allah sebab Tuhan tidak butuh tempat maknawi maksudnya kalau dekat kepada Allah, ingin apa? sebetulnya orang makna dekat ini tidak bisa diartikan khisi dalam bentuk jasad misalnya gimana kamu dengar, kenal dengan orang itu tidak? oh saya sangat dekat dengan dia apakah artinya nempel? tidak maksudnya aku dekat dengan dia itu aku sering bergobrol dengan dia aku sering berdiskusi dengan dia bahkan aku pun sangat mudah kalau aku punya keinginan untuk aku sampaikan kepadanya jadi kalau sudah martabat ut takrib dekat kepada Allah itu Artinya orang itu akan mudah kalau minta bakal dikasih Sehingga jadilah orang itu termasuk orang lang alladziyustajabul lahu du'a yang dikabul doanya. Dan sampailah ia ke majlisil munajah, ia merasakan di dalam hidup gerak-geriknya itu munajah, ngobrol seolah-olah ia merasakan ini adalah satu komunikasi yang tiada hentinya kepada Allah. Sehingga selalu dia komunikasi dengan Allah. Maksudnya komunikasi jangan dianggap Kita ngobrol begini Dia merasa terkontrol oleh Allah Dia maulakan begini Allah Jangan lakukan itu Ada ilham yang dikirim di dalam hatinya Bukan wahyu di sini. Jangan Tidak benar itu lah, Tinggalkan Ayo bangun bangun. Ini dibangkitkan Ada ilham Ada ilham yang jelek Ada ilham yang bagus ilham yang bagus ini melalui malaikat. Dan Allah yang kirim. Sehingga benar-benar seorang hamba merasa terus bermunajat. Munajat itu ngobrol kalau bahasa kita. Tapi kalau sudah dengan Allah lain jadi selalu dikit-dikit Allah. Enggak boleh. Jangan lakukan itu. Ingat terus hukum-hukum Allah. Wa nailil khila'i wal karamati ia akan mendapatkan kalau khil'ah itu adalah Biasanya adalah baju kebesaran, maksudnya penghormatan dari Allah. Kalau khil'ah itu biasanya baju yang dikenakan, yang dipasang oleh tuan rumah kepada tamu yang dihormati. Jadi ada tamu yang dihormati, kalau menghormat caranya adalah kita memasang baju untuk dia, namanya baju kehormatan, baju kebesaran. Bukan baju kebesaran ya. Baju orang menunjukkan bahasanya itu orang besar. Begitu juga. Kalau sudah dekat dengan Allah, ahli ibadah. Maka orang tersebut akan diberi oleh Allah satu penghormatan. Wal karomat dan karamah. Kemuliaan. Karamah dari Allah. Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini karamah itu adalah ya istiqomah hakikatnya sehingga subhanallah ibadah kalau tidak putus-putus nyesel kalau dia meninggalkan ibadah maunya terus inginnya lidah selalu berdikir inginnya jidat selalu sujud inginnya terus kebaikan itu namanya Allah memberinya karamah dan itu adalah yang paling besar bukan orang bisa terbang di awang-awang itu mah burung bisa terbang di awang-awang burung saja bisa terbang, tidak bangga, kalau ada santri ingin terbang beli tiket, naik pesawat, nanti baru terbang sehingga karomah itu yang sesungguhnya adalah istiqomah bukan bisa terbang di awang-awang atau berjalan di atas air bukan, itu bisa saja ahli sihir bisa melakukannya dan itu bukan sebuah kemuliaan para ulama, para kekasih-kekasih Allah itu Sehingga dikatakan bahasanya, wa amal karomatubimak nakhar kil aldati. Adapun karomat yang artinya orang punya kejadian luar biasa, walau ibrotabihah itu tidak dianggap indal muhakkikina. Menurut orang ahli ta'khik, orang wali besar, orang wali hebat itu enggak menganggap keramat itu sebagai sesuatu yang besar. Sebab keramat yang sesungguhnya orang ahli wali besar tidak menganggap kejadian luar biasa itu karomah bahkan karomah itu bukan kejadian bahkan kejadian luar biasa bisa terbang bisa begini bisa gini itu bagi kekasih Allah itu gangguan halangan rintangan sebab apa itu cobaan di tengah jalannya kalau dia merasa menikmati, artinya dia menoleh tidak menuju Allah lagi dia lebih kagum dengan kejadian aneh-aneh kalau ada orang berbangga dengan kejadian aneh pada dirinya bukan wali langsung itu sebab kalau dia punya kejadian aneh selalu ya Allah jangan sampai aku terkagum dengan ini semua sekarang kadang-kadang dibuat-buat keramat di aku-aku itu karamat saya itu, karamat saya kejadian aneh-aneh bukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Termasuk Abu Yazid Al-Bustami pernah menyebutkan bahwasanya kalau seandainya anna rajulan basata musallahu 'alal ma, kalau ada orang bisa menggelar sajadahnya di atas air wa tarabba'a fil hawai ataupun dia bersilah di awang-awang fa huwa wa fala tagtaru bihi jangan tertipu. Awas. Jangan tertipu biarpun orang itu bisa terbang-tambang, biarpun orang itu bisa berjalan di atas air jangan tertipu apalagi enggak. Wali-wali ngaco, wali model apa? Wali harus ada kaidahnya. Hatta tanduru kata Abu Yazid Al-Bustami sehingga engkau lihat buktikan tingkah lakunya kai fil amri wa nahyi bagaimana kau lihat perilakunya terhadap perintah Allah dan larangan Allah tidak ada, biarpun terbang di awang-awang kalau melanggar syariat Nabi Muhammad langsung dijamin bukan wali apalagi tidak terbang di awang-awang, hanya dengar-dengar saja anda melihat terbang di awan-awan belum tentu wali itu, kalau dia melanggar syariat Nabi Muhammad, bukanlah itu wali, sehingga sampai ada, seorang wali besar diceritai, seorang kekasih Allah, ya syekh, ada di kampung sana orang, melakukan perjalanan, dari barat ke timur Setiap malam ke Mekah Wah hebat bener ya Wali atau bukan wali kira-kira ya Setiap malam ke Mekah Dijawab oleh Kekasih Allah itu Apa Assyaitonu <tipan> yamurru fil lahdatin Minal masyriki ilal maghribi setan itu Dari barat Timur dunia itu sekejap Mata bisa kok kagum ya kalau cuman hanya orang setiap saat ke Mekah belum tentu wali. Benar enggak sholatnya? Hubungannya dengan istrinya gimana? Hubungan dengan suaminya kayak apa? Dengan tetangganya bagaimana? Ini wali. Jangan mudah terkagum dengan orang kalau ternyata perilakunya enggak benar. Tingkah lakunya enggak baik. Itu. Karomah. Sampai di sini saja insya Allah ada beberapa menit untuk tanya jawab. Nah inilah yang disampaikan oleh Al Imam Ghazali tentang bagaimana orang kalau sudah menjadi ahli ibadah. Tapi kita belum, sebab belum belajar. Nanti oleh Imam Ghazali dituntun. Muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ghazali nanti dituntun satu persatu, nanti diamalkan. Cara pertama begini, cara pertama gini terapi itu misalnya. Bagaimana sholat khusuq, baca min hajul abidin. Ini cara yang benar. Sehingga kita keluar dari kitab ini insya Allah nanti benar-benar bisa khusuq. Di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah alam, enggak? Selanjutnya kepada para jamaah yang baru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Bu Yahya yang saya muliakan saya ada pertanyaan pernah mendengar bahwasanya setiap empat puluh orang itu ada satu wali apa maksud dari setiap, setiap dari empat puluh orang atau empat puluh muslim setiap. itu ada satu wali empat puluh muslim empat puluh orang setiap dari empat puluh orang itu Allah kirim satu wali Maksud dari perkataan Sampai tersebut seperti apa? Kita, yang kedua mengenai masalah kalung dan gelang, bagaimana hukumnya jika dipakai oleh laki-laki dan kalung gelang itu istilahnya yang sedang populer sekarang seperti magnet yang bisa menyembuhkan penyakit bagaimana hukumnya itu kalau dipakai dengan laki-laki demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quran Ada kata Ja'ala dan Kholako Apakah ada perbedaan maknanya Di dalam Al-Quran Ada lafad Kholako dan Ja'ala Apakah ada perbedaan maknanya Yang kedua Terkadang kita membaca Al-Quran terbitan Indonesia Ada nun kecil yang berkasroh Nun kecil yang berkasroh, sedangkan terbitan Saudi tidak ada. Bagaimana cara mengetahui jika kita membaca Al-Quran terbitan Saudi tapi dibaca nun berkasrohnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Satu lagi. Coba bersalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jika ada empat puluh orang katanya satunya wali. Kalau masalah wali tidak ada yang tahu dari kita. Itu bukan koi dan juga bukan sebuah riwayat yang uh, bukan uh, bukan begitu. Riwayat yang ada malah begini. Inna Allah khaba'a, Allah menyembunyikan, riwayat, awliya'ahu min baini khala'ikihi. Maknanya begini, Allah itu menyembunyikan kekasih-kekasihnya para wali-walinya di antara hamba-hambanya. Jadi kekasih Allah, waliullah itu disembunyikan oleh Allah. Bisa saja orang yang di samping kita, pembantu kita bisa saja waliullah. Dan itu pendidikan akhlak yang tinggi sehingga kita khusnudhan terus kepada orang. Jangan-jangan ini kekasih Allah di sampingku. Itu waliullah. Dan bolehkah kita tahu kalau itu wali? Kita tidak tahu, kita hanya khusnudhon. Tidak ada yang tahu kalau itu wali. Kita berangkat dari khusnudhon, kita menduga, lalu tiba-tiba sampai derajat meyakini, boleh. Tapi bukan berarti keputusan kita itu benar. Bisa saja yang kita anggap wali di dunia ini ahli neraka, bisa saja. Tapi yang khusnudhon untung. Yang khusnudhan yang berprasangka baik kepada orang dianggap wali untung, tapi yang wali itu sendiri belum tentu. Sebab wali kan bisa eksen ya, gaya-gaya wali. Jadi khusnudhan iya, tapi kita tidak tahu sehingga Syekh Yusuf Nabhani bercerita Bolehkah wali itu diketahui Dan bolehkah seseorang itu tahu kalau dirinya wali? Ini dua pertanyaan yang dijajar dalam kitab jame' karomautul awliya. Di situ dibahas sebagian mengatakan boleh orang tahu kalau orang lain itu wali. Tapi dijawab, wah hebat benar orang tahu dia orang lain wali. Ya. Sehingga kesimpulannya tidak. Itu hanya bab husnudun saja. Dan kemudian bisakah seseorang itu tahu kalau dirinya wali? Ternyata dikatakan juga tidak, orang tidak tahu kalau dirinya wali. Bahkan kalau orang merasa dirinya waliullah, ini bisa tertipu. Sebab waliullah itu kan kekasih Allah, dan kekasih Allah tempatnya itu di surga. Berarti dia itu telah merasa ahli surga berbahaya, makanya enggak boleh orang tahu kalau dirinya itu wali khusnudan kepada orang lain itu wali. Apakah 40 orang bisa saja wali semua? Tiga orang bisa wali semua. Tapi standarnya sudah dijelaskan yang terakhir tadi bahwa ciri waliullah itu adalah urusan kepada Allah itu baik kepada manusia baik. Sholatnya rajin dengan bapak ibu baik. Kalau ada orang bisa biarpun terbang di awang-awang tapi kok kejem sama istri bukan waliullah, dijamin itu. Dijamin bukan wali Allah. Sama suami kurang ajar biarpun sujudnya sampai jidatnya tuh lengket. Enggak ada walinya itu. Sama suami enggak benar. Sama ibunya suka bentak, umrohnya setiap bulan, haji setiap tahun enggak ada nilainya di hadapan Allah. Di Ka'bah nangis-nangis bukan wali itu. Karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna al-imbiy'a ma'sumun fa innal auliya mahfudun. Seperti halnya para nabi itu terjaga dari dosa Maka para kekasih Allah pun dijaga oleh Allah Enggak gampang Kalau kepleset cepat kembali Enggak ada yang terus berbangga dengan dosa-dosa Enggak -dosa. ada waliullah Apalagi wali-walian kacau ini Kalau awali itu bermaksiat Tidak wali itu tidak bikin kualat Kalau anda melihat orang melanggar syariat nabi Muhammad Salahkan dia Sudah selesai Enggak usah. Wah, nanti takut kualat dia waliullah. Enggak ada wali melanggar. Kalau ada orang katanya wali sejagat, kok minum mabuk minuman keras? Ya haram. Ngomong yang ngaco, merendahkan syariat Nabi Muhammad bukan wali, langsung. Siapapun dia, biarpun dia bisa terbang di awang-awang. Ya, ini adalah kaidah. Lah kaidahnya sederhana. Kalau kita ada di kampung kita katanya wali Sholatnya nggak benar sama orang merendahkan wah bukan wali itu dijamin sudah baik pertanyaan yang kedua adalah kalung dan gelang itu adalah ciri khasnya wanita sementara Allah subhanahu wa taala melarang Tashabuh bin Nisa kalau memang kira kecuali ada perlu hajat pengobatan dan sebagainya karena zina perhiasan untuk wanita itu adalah diantaranya kalung, anting, itu adalah hiasan untuk wanita, kemudian kecuali ada hajat untuk jenis pengobatan dan lain sebagainya, itu mah boleh, boleh saja. Untuk pengobatan harus diikat di lehernya, atau diikat di tangannya, tapi pengobatan. Tapi kalau sudah berubah menjadi zinah di leher, menjadi hiasan, maka itu menjadi haram karena tasyabuh bin nisa. Menyerupai dengan wanita, pakai anting. Anting untuk obat ada atau tidak ya? Enggak ada, anting buat obat. Kemudian urusan masalah gelang, sama itu kasusnya. Kalau tidak ada perlunya ada adalah termasuk juga sesuatu yang dilarang. Kemudian itu pernah dibahas, kalau jam tangan itu bagaimana? Jam tangan ada sebagian orang yang keras. Karena itu termasuk jenis gelang, maka orang mengatakan tidak boleh. Sebagian lagi mengatakan ada perlu Karena di situ untuk melihat waktu Makanya dibedakan Antara jamnya laki-laki dan jam perempuan Kemudian ulama setelah itu berkata Kalau itu mah boleh-boleh saja Biarpun sebagian ulama Tidak senang pakai jam Tapi sebagian lagi pakai jam Untuk mengingat waktu Sebab paling enak yang di tangan, di leher juga Tidak pantas, apalagi di perut ya Disakui takut jatuh Karena setiap saat maka di tangan itu adalah sederhana dan itu adalah bab-bab begitu ee, kalau jam ringan. Tapi kalau sudah gaya khas hiasannya perempuan, semua yang menjadi ciri khasnya perempuan, kalau ada laki-laki pakai langsung dibilang kayak perempuan. Itulah yang dilarang. La Allah almutasyabihi naminarijalidin nisa hadis shohih. Allah mengutuk laki-laki yang berusaha berdandan seperti perempuan begitu juga laul Allah almutasyabihat mina nisa ibirijal Allah juga mengutuk para wanita wanita yang dandanannya pakai dandanan ciri khasnya kaum laki-laki kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalakoh dan jaala itu sebetulnya dari segi lafad semuanya sama-sama dipakai dalam Al-Qur'an dipakai. Khalaqakum fil ardi jami'a. Wa ja'alalakum wa ja'alalakum khalaqakum. Ternyata di dalam Al-Qur'an dipakai dalam kalimat yang hampir sama. Kalau kita berbicara tentang Arab bahasa Arab, Imam Suyuti mengatakan tidak ada muratif Kalimat yang sama itu enggak ada, semuanya pasti ada bedanya. Kalau dicari pasti ada bedanya. Antara ja'ala dengan khalaqo. Yang jelas semuanya, pelakunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqo lakum wa fil ardi <tutupi> jami'a'antum mastawa ilas sama'i fassawwa hunna. Ya yannasu budu rabbakum alladhi khalaqo kum khalaqakum yang menciptakan engkau. Jadi adalah khalaqah. Wa ittaqallahu rubbuka allal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan di bumi ini adalah khalifah. Allah akan menjadikan. Jadi secara bahasa ini adalah ada makna sama Tentu kalau dibahas itu tentu ada perbedaannya. Akan tapi ternyata perbedaan di sini tidak banyak artinya. Kadang-kadang kita bingung urusan bahasa. Antara perintah dengan tugas, ya sama. Yang penting dari Allah lakukan saja, jangan banyak ngomong. Kan begitu ya, ini saya dapat tugas, saya dapat perintah. Ya sama. Biasanya kalau orang sibuk di urusan bahasa, itu nanti lupa urusan makna yang jelas baik yang kholako atau ja'ala, pelakunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan digampangkan saja itu adalah maknanya sama sebab ada beberapa kalimat itu kalau dijejer itu beda, kalau dibedakan itu sama ja'ala dengan kholako, kalau di tempat yang berbeda-beda artinya sama tapi kalau di saat dijejer jadi berbeda, sementara di Al-Quran itu di beda-beda tempat maka jadi sama maknanya fakir dengan miskin itu adalah sama kalau dipisah. Ini orang fakir, itu orang miskin, sama hasilnya. Tapi di saat kalimat itu dijejer harus dibedakan karena Allah tidak akan berbicara sesuatu yang berulang-ulang enggak ada kelebihannya. Tapi antara kholako dengan jaala ini berbeda-beda, berarti tujuan maknanya adalah sama, enggak usah terlalu pusing. Ingat jika dijajar, jala ja dengan kolako, tentu ada beda. Tapi kalau di saat dibedakan, itu maknanya sama. Wallahu'alam. Apa lagi? Membaca, ada sebelumnya, tadi ada satu lagi. Nun. Nun kecil itu adalah sebetulnya, itu kan cara bacaan. Kalau kita menyambung antara huruf, kepada huruf yang lain itu ada aturannya. Misalnya kalau ada tanwin, setelahnya itu kalau ada al, berarti tanwin itu kan sebetulnya ada nun bersukun. Kalau ada nun bersukun, berarti itu nanti nunnya harus dikasroh. Contohnya di dalam bahasa Arab, kalau ada huruf bersukun ketemu dengan alif dan lam maka harus dikasroh udhul itu artinya masuk vl amr udhul masuk tapi kalau masuklah al masjidah ke masjid udhulil masjidah masuklah engkau ke masjid lah ini jadi yang bersukun jadi kasroh sebab tidak ada huruf mati itu yang jejer. yang satu harus dihidupkan Alif lam al itu huruf mati. Tanwin adalah huruf mati, sukun. Makanya kalau ada dua huruf mati bertemu maka yang pertama itu dihidupkan. Dalam hal ini nun menjadi di kasrah. Qul wallahu ahadun. Artinya kan begitu. Allahus shomad. Qul wallahu ahadun, Allahus shomad. Karena ahadun itu adalah tanwin, ada tanwin itu ada nun sukunnya. Biarpun tidak ditulis tetapi dalam bacaan kan disukun. Kulhu wallahu ahad. Kalau tanwin ahadun kan begitu. Di saat kita sambung dengan kalimat setelahnya maka Kulhu wallahu ahadunillahus somat. Begitu jadinya. Karena huruf sukun kalau ketemu dengan huruf mati lagi yang satu harus dihidupkan. Itu koidahnya dalam bahasa Arab. Kulhu wallahu ahadunillahus somat. Harus begitu cara qiraahnya. Tapi kalau ada orang membaca qul wallahu ahad, Allahu samad sah, enggak ada masalah. Itu kan juga maknanya diwakafkan, dihentikan hanya nafasnya saja sambung. Ini sebagian para ahli tajwid marah kalau begitu qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulat. Sebab pertanyaannya, wakaf itu berdasarkan nafas atau qiraahnya? Kalau nafas belum tentu Waktu sudah ya. Jadi kulwalau ahad, kalau anda lanjutkan caranya kulwalau ahadunillahus somad, kulwalau ahadunillahus somad, lamyalitu walam yulad, walam yakulahu kufan akad. Nampak si banyak hal-hal kayak semacam itu. Jadi nun kecil itu kalau kita lanjutkan dibaca. Kemudian bolehkah membagi warisan tidak dengan syariat, yaitu membagi dengan musyawarah. Karena saya pernah menemukan katanya kalau dibagi musyawarah masuk neraka jahanam. Sedangkan keluarga saya membagi dengan cara musyawarah, benar. Membagi waris seharusnya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Baru boleh dibagi dengan musyawarah atau dibagi dengan rata asalkan, nah ini asalkan. Nah ini, kalau asalkannya tidak dihadirkan jadi masuk jahanam, benar asalkan masing-masing orang yang ahli waris itu tahu bagiannya yang sesungguhnya bagian yang sesungguhnya harus tahu misalnya anak laki-laki jatahnya lebih gede ya dia harus tahu kemudian dia legowo rela dibagi rata yaitu kebaikannya dia kalau dibagi rata yang punya hak lebih banyak tidak tahu gak adil tuh namanya. Punya adik laki-laki masih kecil, kakaknya perempuan-perempuan. Pinter bener nih kakak, dibagi rata aja dek ya. Iya, karena adiknya gak ngerti, bohong tuh. Jadi dibagi rata itu boleh, tapi asalkan semuanya tahu berapa bagiannya, jatahnya. Itu baru bener. Tapi kalau main tutup sebab kadang-kadang sengaja ditutup-tutupi sebab tidak semua orang tahu kan. Dia sebenarnya sudah konsultasi seorang anak perempuan, konsultasi ke kiai-kiai. Gimana sih Pak Wakil Waris, oh ya ini kamu dapat separuh bagian dari adekmu laki-laki. Oh begitu. Akhirnya karena dia merasa jatahnya dapat sedikit langsung sampai di rumah agar kita adil ya. Gimana kalau dibagi rata, karena dia tahu jatahnya sedikit. Biasanya yang ngajak bagi rata itu yang jatahnya sedikit ya. Kalau yang ngajak bagi rata yang jatahnya lebih gede mah itu hebat orang tulus tuh. Biasanya yang ngajak bagi rata itu yang jatahnya sedikit karena enggak terima. Lah itu masuk neraka itu. Tapi kalau sudah ditata ini jatahnya begini begini begini sudah tahu Kak? Tahu, tahu, tahu, tahu. Baik. Gimana kalau setelah itu kita bagi rata? Oh, boleh. Dengan musyawarah, boleh musyawarah itu boleh, misalnya tanah sana, adik ini, tanah sini, kakak ini, toko ini, ini boleh. Tapi setelah mereka tahu jatahnya masing-masing. Dan tidak bisa dibaksa, kalau ada yang mengatakan tidak, saya ingin waris secara syariat saja. Dituruti karena itu haknya, dan hak jangan diganggu. Warisan itu berbahaya, banyak orang bermusuhan. Kalau yang namanya orang rebutan warisan itu tidak kaya, tidak melarat. Orang kaya, anak-anaknya rebutan warisan banyak. Orang melarat juga ada, padahal cuma ninggalkan gelas sama tikr, itu rebutan ada. Tidak goblok, tidak painter, kiai meninggal, kiai yang mati, kantin itu bikin rebutan. Sebelah anaknya itu, kos-kosan santri direbut itu biasa begitu hati-hati. Makanya ini penyakit besar, pemecah belah umat itu peninggalan orang tua ini punya santri 200. punya anak 2. Bapaknya meninggal bingung karena ada kos-kosan yang bayarkan setiap santri. rebut lebih 5 saja dihitung. Kantinnya dibagi 2. Kamu jual bakwan enggak boleh jual ini lo ya. Ah, aturan ini. Ini jualan bakwan enggak boleh jual ini. Di pasar saja orang jual bakwan, jual ini sama-sama jualan boleh. Di pondok malah lebih rame, lebih bagus orang pasar akhirnya. Di bakar nih, di pasar nih jual bakwan, jual bakwan lagi. Jual bakwan ini enggak ada masalah kan? tapi sudah pondok yang tercemar dengan racunnya iblis ini lihat bagi-bagian kakak kakak boleh jual uh, minuman tapi enggak boleh jual gorengan Jangan hmm. jual ini maksudnya mau bagi-bagi sebetulnya itu bab ngiri ini saja insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Allah marhamna wa la tu'adhibna Wa ngsurna wa la takhdulna Wa afina wa la tumritna Wa akribna wa la tuhinna Wa athirna wa tuhthir alaina Inna ka ala kulli shaykhudhir Allah ma ya Allah Ya Allah jagalah iman kami Jagalah akidah kami Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lakang kalapangkan rizki kami Ya Allah berikan kepada kami Bimbingan dan petunjukmu Ya Allah Berikan kepada kami Bimbingan dan petunjukmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Jagalah kami dan anak-anak kami, ya Allah Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Rindukan kami kepada ketaatan, ya Allah Wujudkan keindahan di dalam keluarga kami Keluarga yang harmonis dalam cinta karnamu Yang belum menikah, ya Allah Berikan kepada mereka, kirimkan kepada mereka Orang-orang tulus, orang-orang yang engkau cintai Dan mencintaimu, ya Allah Dan jadikanlah pernikahan mereka Kelak menjadi pernikahan yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah bantulah orang-orang yang membantu perjuangan kami Mudahkanlah semua orang yang memudahkan langkah kami Ya Allah Engkau yang maha kuasa Jagalah Ya Allah lidah kami dari mengucapkan kalimat kotor Jagalah telinga kami dari mendengar yang haram Jagalah Ya Allah mata kami dari melihat yang haram dan jagalah anggota tubuh kami dari melakukan yang haram engkau lebih tahu itu ya Allah kalau engkau tidak mengampu ya Allah jika ada ya Allah kesalahan yang kami tidak tahu maka ampuni dan yang kami tahu ampuni ya Allah jangan sisakan sedikitpun dari dosa-dosa itu jauhkan kami dari hati dengki dan dendam ya Allah ya Allah jauhkan kami dari hati dengki dan dendam jika ada orang memusuhi kami, Ya Allah. Memusuhi kami, Ya Allah. Mendengki kami, Ya Allah. Jika ada orang mendengki kami, memusuhi kami, Ya Allah. Engkau lebih tahu siapa mereka, Ya Allah. Maka mudahkanlah segala urusan mereka, Ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran, Ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Jangan biarkan terus hati mereka sakit ya Allah. Jangan teruskan mereka selalu mendengki ya Allah dan jauhkan dari hati kami kedengkian ya Allah. Jauhkan dari hati kami kedengkian ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami husnul khotimah mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya waqina adzabannar. Semoga kesayangan Muhammadin wala wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Mohon maaf dan mohon tak selalu Wa taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh